Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ingin kita baca sebagai pelengkap apa yang telah kita sampaikan sebelumnya step bisa untuk buka di halaman 14 14 nomor yang ke-11 al masail fi bab ghuslil mayyit. Beberapa permasalahan terkait bab memandikan mayit. Masalah yang pertama, idza mata Ya. Rajulun bainan Nisa aw matat imra'atun bainar rijal. Ya Seperti yang kita ketahui Yang wajib yang memandikan laki-laki adalah dari kalangan laki-laki Yang memandikan perempuan adalah dari kalangan perempuan Terus bagaimana Seseorang laki-laki meninggal Dan di tempat tersebut Tidak ada laki-laki Semuanya perempuan Atau sebaliknya Perempuan meninggal Di tempat tersebut Tidak ada perempuan Tapi laki-laki Nah Dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al Muhalla jilid ke halaman 259 masalah 418 Qala falamma tarajulun bainan nisa'i la rajula ma'ahun awmatat matat imra'atun bainar rijali la nisa'a ma'ahum wasalann nisa'u wasalann nisa'u arrajula waghssala arrajulu al mar'ata ala thaubin katsifin yusabbul ma' wa la jami'il jasad duna al-mubasyaratil yad ya apabila ada meninggal ya, seorang laki-laki ya di tempat yang hanya ada wanita tidak ada laki-lakinya atau mati seorang wanita di tempat yang ada hanya laki-laki tidak ada wanitanya maka kata Ibnu Hazm ya boleh seorang ya laki-laki tadi mem memandikan wanita dan sebaliknya Para wanita tadi memandikan laki-laki. Bagaimana caranya? Yaitu ditutupi dengan kain yang tebal yang tidak ya, menampakkan aurat, kemudian diguyurkan, dituangkan air ke badannya saja, ya, tanpa digosok dengan tangan, ya, tanpa menyentuh tangannya, meskipun dengan apa? Dengan pelapis, ya, tidak disentuh, hanya disiram, ya, hanya disiramkan airnya saja. Nah, kenapa? Li'annal ghusla fardun kama qad Karena ya, memandikan itu wajib. Dan yang wajib apa? Meratakan air dari ujung eh, rambut sampai ujung kaki. Itu yang wajib, ya, tidak wajib untuk digosok. Maka itu yang dilakukan. Ya, dan itu yang mungkin untuk dilakukan. Nah. Kemudian soal yang kedua, hal yughatta wajhul mayyit indal ghusl? Apakah ditutup wajah mayit ketika dimandikan? Ya. Isalabu fi taghtiyatil wajhil mayit indal ghusl wa kama qala al Ahmad rahimahullah inna ma yughatta minhu ma kana yughatta fi hayatih. Wa qala ma baina surratihi wa Ya. Apakah ditutup wajahnya ketika memandikan? Ya. Di sini ulama khilaf, ada yang berpendapat harus ditutup ada yang berpendapat tidak ditutup Yang benar Sebagaimana yang dikatakan oleh Alimam Ahmad Ditutup bagian tubuhnya Yang ditutup ketika hidup ya, Di hadapan orang lain Ya Berarti yang ditutup adalah Auratnya saja Ketika wajah itu bagi laki-laki bukan aurat Maka tidak harus ditutup Nah boleh dibuka Yang ditutup antara ya, Pusar sampai ke lutut saja Wajah tidak perlu ditutup Nah. Ini pendapat yang sahih. Yang ketiga, eh ya, permasalahan tentang apa? Memotong kuku atau mencukur bulu ketiak, ya. Mencukur kumis dan yang semisalnya dari fitrah. Ya, dari perkara-perkara fitrah. Ya. Terkait mencukur bulu kemaluan ini tidak ada khilaf, ini tidak diperbolehkan karena itu akan menyebabkan apa tersingkapnya aurat ya tidak mungkin mencukur kemaluan tanpa melihat ya adapun perkara-perkara yang lainnya ya seperti kukunya kemudian kumisnya bulu ketiaknya ya e, di sini ulama akhilah ada yang membolehkan dan ada yang tidak menyukai artinya menganggap itu adalah makruh Dikatakan oleh Ibnu al-Munzir di sini rahimahullah wal alwuqufu ala akhd dzalika ahabbu ilayya. berhenti artinya tidak mengambil kuku, ya, tidak mengambil bulu ketiak dan yang lainnya seperti kumis itu lebih aku sukai. Artinya apa? Artinya menggunting kuku mayit ya makruh. Nah. Ya ini pendapat al-Imam Ibnu al-Munzir dan ini pendapat yang dipilih oleh Ashih Al Albani, Rahimahullah. Ya, ini pendapat yang di, apa namanya, dipilih oleh Al-Imam Al Albani, Rahimahullah. Kenapa? Karena perkara itu diwajibkan kepada orang yang hidup ketika masa hidupnya. Ya, ketika sudah meninggal tidak, ya sudah lepas dari kewajiban tersebut. Ya, tidak wajib untuk dipotong kukunya. Selesai. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau membolehkan, membolehkan untuk mencukur kumis, ya, memotong kuku, ya, mencukur bulu ketiak. Nah, maka dalam permasalahan ini kilap, ada yang membolehkan, ada yang tidak. ya tapi tidak sampai kepada tingkat haram. Ya, tidak sampai kepada tingkat haram. Barulah siapa yang mau mencukurnya, ya memotong kukunya, maka tidak mengapa, ya sebagian mengatakan yang dipotong tadi dijadikan dimasukkan ke dalam kafan, ya di dalam kafan ketika menguburkan. Baik, kemudian yang keselanjutnya, apa yang bisa menggantikan mandi ketika si mayat tidak bisa dimandikan? Apakah boleh hanya ditayamumkan? mayanu bu anil mayit ya dikatakan di sini idza lam yatamakkan min mayit illa tin'amna istikhdam al ma an yataharral jazad faqad jumhur al ilm ila anna al mayyita fi hadhihi al halati yaqomu maqamihi inda ulama menyebutkan apabila tidak bisa dimandikan ya yeah karena misalnya mungkin ya jasadnya itu tidak bisa terkena air akan terkelupas misalnya ya dari apa ya, beberapa orang yang terkena misalnya penyakit ya gula ataupun yang lainnya sehingga apa badannya ya apabila terkena air terkelupas kulitnya ya atau ya orang yang terkena uh, musibah kebakaran misalnya apakah ditayamumkan sebagai jumhur ulama mengatakan apa ditayamumkan Ya, dan al-Imam Asy-Syaukani ya, berpendapat tidak ditayamumkan, tidak disyariatkan. Dan ini yang dirajihkan oleh ya, Syaikh Utsaimin rahimahullah. Wal aqrab ila as kata Syaikh bin Utsaimin, yang lebih dekat kepada kebenaran adamu tayammumihi, tidak ditayamumkan. Ya, itu yang benar. Wallahu taala a'lam bis Ya, karena apa? Karena memandikan mayit mandinya tadi untuk membersihkan ya, kotoran dari jasadnya, bukan untuk mengangkat hadas, ya beda ya, ya bukan untuk apa mengangkat hadas dari si mayit, karena mayit sudah tidak memiliki apa tanggung jawab, memiliki beban untuk mengangkat hadas dari dirinya, ya hanya sekedar untuk apa membersihkan. Jadi tidak perlu diganti dengan tayamum, cukup langsung di kafani, ya. Kalau butuh di, namanya, dibungkus dengan plastik ya supaya tidak mengotori kafannya maka tidak mengapa dibungkus dengan plastik. Ya, dibungkus dengan plastik tubuhnya. Baik. Kemudian siapa yang ya, paling berhak untuk memandikan mayit? Qala <tuh> yatawallal ghusla mangkana a'rafu bisunnatifil ghusl. Yang memandikan mayit, Yaitu orang yang paling tahu tentang Sunnah-sunnah memandikan mayit. Itu yang paling utama ya, Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah ya, Kalau ada dari kerabatnya yang ya, Tahu tentang sunnah-sunnah memandikan Maka itu yang lebih berhak ya, Daripada orang lain Tapi ketika kerabatnya tidak mampu Untuk memandikan maka diserahkan kepada ya, Diserahkan kepada orang yang mampu memandikan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam nah ya, atau misalnya mayat tadi mewasiatkan agar si fulan yang memandikan ternyata si fulan tidak bisa Ya, maka tidak mengapa dialihkan kepada yang lainnya yang bisa memandikan eh, selanjutnya masalah yang ke tujuh di halaman ke 16. hal yub salu atau Yugoslavia al kafir. Apakah eh, orang kafir dimandikan? Ya, tidak boleh seorang muslim memandikan seorang kafir. Orang kafir tidak berhak untuk dimandikan atau dikafan, ataupun malah disolatkan atau di diikuti ya, jenazahnya. Bahkan hanya di apa? Dikubur saja. Ya, dikubur agar tidak terganggu dari bau bangkainya. Nah, ya dikubur agar tidak terlihat mata manusia dan tidak ya apa namanya terganggu kaum muslimin dengan bangkai si kafir tadi nah demikian juga orang yang murtad seperti orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan ya tidak sholat sama sekali maka ya tidak berhak untuk dimandikan tidak berhak untuk di ya dan tidak berhak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin ya nah Kemudian ya, anak kecil. Ya. Anak ke, eh, tadi sudah eh, sempat kita bahas anak kecil laki-laki apakah boleh dimandikan oleh perempuan atau sebaliknya anak kecil perempuan apakah boleh dimandikan oleh laki-laki. Ya. Di sini disebutkan boleh dengan syarat apa? Apabila anak tadi belum genap usianya 7 tahun. Artinya masih di bawah usia tamyiz. Ya, maka boleh dimandikan karena belum apa? belum ya yustaha. Belum apa diinginkan oleh e, lawan jenis. Nah. Baik. Kemudian apabila orang yang meninggal itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub. Apakah dimandikan mandi janabah dulu kemudian baru dimandikan lagi? Ya, dua kali berarti ya. Atau hanya cukup Ya, mandi jenazah mandi jenazah tadi juga apa? Ya, itu sudah mencukupi. Nah. Maka yang benar di sini dikatakan, ya, al-haidzul junub idzam mata ghussila ghuslan wahidan, dimandikan sekali. Ya, artinya dimandikan mandi jenazah saja. Ya, adapun junubnya tidak perlu dimandikan meniatkan apa untuk mengangkat janabah dari si mayit tadi. Ya. Karena dian ya apa dikarenakan ya itu ibadah yang dibebankan kepadanya di masa hidup, jadi mandi janabah, ya ketika sudah meninggal sudah tidak ya naam memiliki kewajiban lagi untuk mengangkat janabah. Kemudian hukum memandikan janin, ya hukum taksili al janin, hukum memandikan janin, ya janin apabila dia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan hidup, masih sempat hidup ketika keluar, maka ini tidak ada khilaf wajib untuk dimandikan. Ya. Misalnya prematur misalnya. Ya, keluar ya, dalam keadaan hidup beberapa saat ya dengan tanda-tanda kehidupan, ya, dengan adanya tangisan ya atau ada adanya gerakan ya tangan ataupun kaki, ya. Yang penting apa diketahui janin tersebut hidup ketika keluar, maka Ketika dia meninggal setelahnya wajib untuk dimandikan. Nah tapi apabila e, kasusnya adalah seorang wanita yang keguguran. ya Keguguran artinya keluar sudah dalam keadaan meninggal bayinya. Maka ini dilihat apakah ya, usia si bayi tadi sudah 4 bulan ke atas atau di bawah 4 bulan. Kalau 4 bulan ke atas kata para ulama wajib untuk dimandikan karena sudah ditiupkan roh meskipun belum berbentuk ya meskipun belum berbentuk ya masih segumpal daging misalnya ya kalau sudah ya waktunya itu ditiupkan roh 4 bulan dan ke atas maka wajib untuk dimandikan adapun 4 bulan ke bawah ya maka tidak wajib untuk dimandikan karena belum disebut manusia ya belum disebut manusia Nah, karena tidak ada ruhnya. Kemudian misalnya terjadi bencana yang ditemukan hanya sebagian dari jasadnya, tidak seluruhnya, ya, bagian bawahnya saja atau bagian atasnya, bawahnya tidak ditemukan. Bagaimana memandikannya, ya? Bagaimana hukum memandikan sebagian jasad, ya? Hukum memandikan sebagian jasad, ya? Itakah nulma yutukat terputus anggotae fa lam minhu illa rijlun ya matalan aw yadun fayughsal aw fayughsal zalika alad wa yukaffan wa yusalla alayhi wa yanwi hina idzin jasad ya apabila hanya yang ditemukan hanya potongannya saja tangannya saja kakinya saja ya atau sebagian tubuhnya saja maka dicuci atau, atau dimandikan ya bagian tubuh tadi yang ada Kemudian dikafani dan disolati dan diniatkan menyolati seluruh jasadnya, ya, meniatkan disolati seluruh jasadnya, ya. Kemudian baru dikuburkan. Ya, kemudian apabila ditemukan lagi jasadnya, misalnya, ya, telah selesai semua dan dimakamkan, baru dijumpai apa? Dijumpai jasadnya yang lain, ya. Maka sama, ya, jasad yang dijumpai tadi di dimandikan lagi, dikafani dan dicukupkan dengan sholat yang pertama tidak disolatilah lagi langsung dikuburkan di dekat ya. tubuh yang pertama tadi ya. kalau dimungkinkan tapi kalau tidak dimungkinkan maka dikuburkan ya. di mana saja dikuburkan di mana saja nah kemudian masalah apabila seorang perempuan meninggal dalam keadaan hamil ya. dan ya. setelah dicek Janin yang ada di dalam rahimnya itu ternyata masih hidup. Ya. Maka wajib apa? Untuk dibelah, dikeluarkan janinnya tadi yang hidup, tidak boleh dikubur. Karena dia memiliki hak untuk hidup. Nah, dikeluarkan. Nah. Ya. Kemudian setelah itu baru di, e, ibunya dikuburkan, ya, baru setelahnya ibunya diurusi seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Nah, Seorang yang meninggal karena tenggelam, ya, apakah cukup ketika dia tenggelam, ya, karena sudah terkena air yang sangat banyak tidak perlu dimandikan lagi, ya, ya, maka tetap wajib untuk dimandikan. Orang yang meninggal tenggelam wajib untuk di, tetap untuk dimandikan dan tidak cukup hanya karena misalnya dia tenggelam karena sudah terlalu ya, banyak terkena air, kemudian tidak dimandikan langsung dikafani tidak. Ya tetap wajib untuk dimandikan. Adapun orang yang terbunuh kemudian ya, apa namanya tertabrak mobil ataupun yang lainnya, ya. Ataupun ya orang-orang yang dihukumi oleh Rasulullah SAW mendapatkan fathilah pahala seorang syahid, ya tetap dimandikan juga, ya. Seperti yang telah kita sampaikan tadi di awal yang tidak dimandikan yaitu orang yang terbunuh ya di tengah-tengah medan peperangan ya selain itu meskipun dia mendapatkan pahala syahid tapi tetap dimandikan seperti orang-orang meninggal yang lainnya. Baik. Kemudian ya hukum orang yang telah dikuburkan ya tanpa dimandikan sebelumnya ya. 6 nah, ya misalnya ya karena mungkin jahil ya apa yang harus dilakukan ya langsung apa dikuburkan tanpa dimandikan. Nah, kemudian setelah itu baru bertanya dan tahu hukumnya harus dimandikan. Ya, apa yang harus dilakukan? Qala idza tubin almayyitun min duni tasghiri falayakhlu min ihdah halatin. Ini ada dua keadaan. Orang yang dikuburkan sebelum dimandikan itu ada dua keadaan. Yang pertama, ya Sebelum apa e, menyatu dengan tanah, ya artinya jasadnya masih utuh, ya belum menyatu dengan tanah. Nah, maka ini tidak ada khilaf. ya wajib untuk dikeluarkan kemudian dimandikan, ya baru dikafani lagi dan dikuburkan, diulangi dikuburkan. Nah, jadi dibongkar dulu kalau belum menyatu dengan tanah, ya itu misalnya masih ya <tuh> e, sebentar belum lama. Nah. Adapun yang kedua, ya baik. Eh ya, apabila sudah menyatu dengan tanah dan tidak tidak mungkin lagi dimandikan, maka tidak tidak dimandikan. Nah, kemudian masalah yaitu ya, meminta bayaran, meminta bayaran untuk ya apa namanya memandikan ya, dia jadikan sebagai profesi memandikan jenazah. Nah, bolehkah seseorang meminta bayaran? Ya, al-aula an yaquma bi tadhilil mayyit ahadu afradil muslimin al-mutabarriin al-muhtasibin. Yang afdal dan utama yaitu yang memandikan adalah dari kalangan kaum muslimin yang apa mutabarri, yang sukarela. Ya tidak meminta bayaran. Tapi apabila tidak didapati di sana, ya, orang yang sukarela ya, mengurusi jenazahnya harus membayar. Maka tidak mengapa. Ya dia membayar orang, ya kemudian dimandikan. Nampiambilkan dari harta peninggalan simayit. Nampiambilkan dari harta peninggalan simayit. Nampiambilkan dari harta peninggalan simayit. Nampiambilkan dari harta peninggalan